Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan, yang terhormat uh, Buya Yahya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kesehatan dan umur panjang. Amin ya, ya robbal alamin. Uh, kaitannya dengan uh, apa namanya tadi dibahas tentang uh, kegiatan kita untuk uh, tidak lemah dalam uh, tanda kutip mengejar musuh-musuh kita. Nah ini ada fenomena Buya Kebanyakan Kita sebagai seorang muslim Banyak sekali yang Bekerja di Perusahaan-perusahaan non muslim Nah mana Salah satu perusahaan non muslim itu Ternyata dia membuat Suatu yayasan yang memang untuk Membesarkan agamanya Nah Ketika seorang muslim itu Bekerja di perusahaan itu dan mendapatkan suatu uh, prestasi yang bagus, apakah kegiatan dari seorang muslim yang kerja di perusahaan non-muslim itu apakah memberikan kontribusi terhadap kemajuan daripada uh, yayasan yang dibentuk oleh perusahaan yang non-muslim tadi. Demikian Buya, saya mohon pencerahannya. Terima kasih uh, atas waktu yang diberikan bila topik wajah daya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pada zaman Nabi Alaihi Wasallam, Ada sebagian dari sahabat Nabi Bekerja di tempatnya orang Yahudi Ada salah satu, ada beberapa sahabat Nabi Bekerja di tempatnya orang Yahudi Menurunkan kurma dan sebagainya Menerima gaji dari orang Yahudi Itu menunjukkan kita bekerja di tempat yang orang kafir Bukan sesuatu yang dilarang Tentunya ada catatan di situ Bekerja yang terhormat Kerjaannya adalah pekerjaan yang wajar. Jual barang. Barangnya pun yang halal untuk diperjualbelikan tokonya orang kafir dan sebagainya. Ini ada salah satu yang sudah kami hadirkan dalam catatan pertanyaan bagaimana kita bekerja di tempatnya orang Nasroni dan sebagainya. Hukumnya boleh asalkan tidak bertentangan dengan syariat kita. Yang dijual adalah barang halal. Di tempat tersebut kita terhormat. Seandainya wanita Bukan berduaan dengan laki-laki di situ dan tetap bisa menutup aurat mereka. Kemudian dengan pekerjaan yang rendah, mohon maaf, jika pekerjaan yang rendah itu maksudnya kita sengaja direndahkan. Ada teman-teman yang dari Hong Kong atau dari mana yang salah faham pekerjaan yang rendah. Misalnya apa? Tidak boleh kita menjadi tukang ceboknya seorang nasrani yang disengaja untuk merendahkan Islam. Ada nih kerjaan nih mau nak? Tadi tukang cebok? Oh, tidak boleh. Tapi kalau kita membantu seorang tua, Nasrani yang memang kita hubungan baik dengan mereka dan dia butuh dibersihkan, tidak ada masalah. Tapi kalau ada tanda-tanda, ini orang Islam suruh jadi tukang cipok, yang lain bolehlah cuci piring. Hanya orang Islam saja tukang cipok tidak boleh kita datang ke tempat itu. Karena niatnya untuk meredahkan umat Islam. Tapi kalau wajar ada wanita-wanita yang bekerja, merawat seorang ibu-ibu sepuh yang agamanya bukan Islam, dia perlu bantuan, tidak ada masalah dalam Islam. Tapi yang memang pekerjaan yang direndahkan tidak boleh. Kemudian lebih dari itu, mereka, mereka itu punya program memusuhi kita atau tidak? Kalau mereka punya program memusuhi kita, enggak boleh kita membantu orang harbi. Haram hukumnya. Kalau kita memang mengerti, mereka punya program untuk memusuhi kita. Dan jelas itu. Kalau kita bekerja di tetangga kita yang nasroni, misalnya dia punya sawah yang harus kita bajak, sawahnya ya dia saya kan kerja ada Bapak wajar dia ya tetangga, oh aja toko. Tapi kalau sudah ada program sebuah usaha yang memang disisihkan dari hartanya itu adalah untuk merusak Islam, haram kita bekerja di tempat tersebut. Ini yang harus dipahami. Sebab diam-diam kita membantu mereka. Dan jangan merasa sibid walatahinu. Jangan merasa kamu lemah, bumi Allah itu luas. Rezeki bisa diberikan Allah melalui jalan yang lain. Jadi kita menjadi masalah itu lemah. Tuhan kita adalah manusia sudah. Jadi rezeki kita dari tangannya manusia, bukan dari Allah lagi. Halakah banyaknya hamba-hamba yang lemah semacam itu? Sehingga dia rela agamanya hilang, bukan kehormatannya bahan. Melakukan yang haram. Sudah begitu tempat tersebut di tempat yang sudah untuk memusuhi umat Nabi Muhammad SAW. Sebisa mungkin kita menghindar. Bahkan urusan belanja pun kita harus sudah mengarah kepada yang demikian. Jika ada informasi beberapa produk-produk yang dihadirkan oleh orang-orang, jangan merasa lemah. Oh maaf ada sebagian mengatakan ya Balik saja kamu naik dokar sana dan oh, oh, Begitu lain jangan ngomong begitu Semua kan produk mobil kan banyak orang ini dan sebagainya Baik mungkin urusan mobil juga untuk kita bersaing Di dalam kita ber berjuang Misalnya alat-alat pertelevisian dan sebagainya lah Kok produk ini yang membuat adalah orang kafir Misalnya adalah produk uh, Dunia media sosial internet, Yahoo, atau Google, dan sebagainya. Kita masih pakai. Kenapa pakai? Karena apa? mereka bisa menggunakan itu menghancurkan. Selagi senjatanya mereka bisa kita gunakan, juga tidak apa-apa. Tapi yang kita masih bisa pilih pilihannya, contohnya kemasan, air minum. Kan ada air minumnya tetangga kita yang muslim masih banyak. Yang masih bisa kita hindari. Selagi tidak bisa, lain itu. Bahkan kita gunakan untuk memerangi mereka. Dan boleh, kita sebagai orang muslim... Kita menggunakan senjata orang kafir untuk merangi kita, orang mereka. Seperti mereka itu ternyata memerangi kita juga kadang dengan senjata kita. Dan kita tuh lemah, aneh. Kita itu memang kurang berpikir tentang kemajuan. Misalnya bagaimana mereka menjual senjata kepada kita? Senjata. Untuk berperang dengan mereka. Ya kita bikin mainan. Sebenarnya apa? Senjatamu itu, kalau misalnya itu nembak kalau jarak aku dengan dirimu, misalnya... Kita orang muslim, mereka orang kafir. Jaraknya 10 kilo. Mereka mengirimkan senjata kepada kita yang tembakannya hanya 9 kilo, tidak akan sampai. Mereka punya senjata lebih hebat lagi. Dan kita dibodoh-bodohi terus. Tidak akan mereka memberikan kepada kita sesuatu yang bakal menghancurkan mereka. Sudah dihitung. Ini bom ini, ini rudal yang ini. Kita beri rudal yang tidak sampai. Mereka dahsyat. Kita perlu juga teknologi, pakar-pakar atom yang bisa berpikir tentang kemajuan Islam, perlu. Dalam keadaan tertentu, kita bisa mengambil senjata mereka untuk perperang. memerangi mereka. Tapi pokoknya jangan sampai kita itu misalnya menyerah. Nanti naik dokar lagi sana. Kalau mau pakai mobil, enggak, kita harus menyerah. Bahasanya saya beli mobil ini, ternyata mobil produk Yahudi. Saya harus beli, kenapa? Ini adalah untuk misi dakwah saya untuk merangi. Tapi urusan-urusan sepele urusan, -urusan, urusan kue... Belilah kuenya orang peleret biar senang mereka pakai wajib Haji yang baikkan. Jadi pada beli kuenya orang orang yang enggak sujud. Nah ini kan, atau beli singkongnya tetangga kita dan sebagainya. Ini sudah kita itu sudah sudah punya pemikiran ini kalau bukan miliknya orang kafir itu orang Yahudi saya enggak enak makannya ini sudah lidah Yahudi jadinya. Lidahnya enggak mau benang. Anak-anak kita sudah mulai terdidik seperti itu. Kalau sudah susunya susu lokal, susu yang murni, tidak ada kimianya itu katanya anak kita enggak suka. Harus susunya orangnya, di stempel Yahudi, kan musibah. Kita latih anak kita. Sebelumnya ya, kalau kita latih bisa. Khususnya yang di kiri kanannya adalah, punya apa, pemerahan susu itu lebih murni, alami. Kalau sudah dikeringkan, kemudian dijadikan susu-susu itu, sudah banyak, kurang gizinya. Bahkan di antara mereka, ada meninggalkan susu ibunya, gara-gara mengandalkan, menjaga kecantikannya. Enggak, kalau tua tetap tua, Kau tidak usah musibah. Ini anaknya tidak disusui hanya karena mengikuti gaya hidupnya orang-orang yang tidak pernah sujud. Nah ini, baik kita masuk produk pun harus kita perhatikan. Apalagi bekerja. Anda wahai ahli iman, berpikirlah. Jika anda bekerja di tempatnya orang yang ahli sujud, maka anda pun membantu kemuliaan mereka. Ini sebuah kisah kenyataan. Ada satu kisah, di negeri Islam ada kelompok non-muslim. Di negeri Islam kelompok non-muslim kebetulan waktu itu adalah orang Yahudi. Punya pegawai orang Indonesia. Punya pegawai orang Indonesia oleh bosnya ini diperintahkan untuk belanja. Belanja sesuatu produk. Disuruh belanja di toko yang di toko A. Belilah kau di toko A. Rupanya orang negeri kita ini, orang Indonesia itu punya kenalan di toko B. Dan barangnya lebih bagus dan lebih murah. Pergi ke tempat B yang lebih murah tadi. Dengan harapan bosnya lebih senang kan? salah sampai diterima atau di posisi, dilihat kuitansinya kan kamu beli di mana di toko kenapa tidak beli di toko A karena situ lebih murah oh aku tidak butuh lebih murah aku butuh perdaganganku adalah dengan saudaraku karena si toko A adalah sama-sama Yahudi seperti saya Duh. mahal sedikit untuk saudara yang seagama mereka pikirkan nah, sekarang kita tidak berpikir semacam itu Mungkin memang banyak. No? Ada sebagian kita itu sudah terang. Kemarin kita bicara panjang insya Allah kita hadirkan di suatu Habib Abdullah Baharun mengatakan bahasanya, kita itu sudah dicekoi dengan pemikiran yang salah. Suatu ketika, contohkan ada seorang paling takut dengan ayam. Takut dengan ayam. Setiap ada ayam lari ke dalam rumah. Kenapa kamu takut dengan ayam? Sebab ayam telah menganggap saya seperti Biji gandum, biji jagung, jadi dia pasti dia memakan saya. Ini kan pemikiran. Tiap anda, anda, anda ayam tu tak bakal makan, tapi dia salah menganggap saya kayak gandum, kayak jagung. Jadi saya, dia bakal matok saya, makanya dia dekat saya. Merasa kecil tu, ya. ini merasa kecil ini berbahaya juga ini. Walatahinu. Jadi merasa kayak jagung, sehingga takut dimakan ah, ayam. Ini umat Islam tu kayak begitu merasa lemah, merasa ini. Sekarang kita perlu kepercayaan diri kita. Eh umat Islam kita ini, jangan cepat saja kayak jagung. Dikasih pemahaman pun masih enggak faham. Coba lah, kau ambil jagung mana jagung? Jagung, jagung diletakkan di tangannya lo. Jagung kecil kan? Kamu gede. Iya saya gede. Tapi masih menuntut. Tapi kasih tahu jagonya biar tidak mengagak. Saya kayak jagung masih saja. Jadi nyalahkan orang lain tidak mau membesarkan diri, tidak mau punya kepercayaan diri. Ini umat kita ini lihat. Kalau pakai label Islam melarangku. Tapi lihat orang-orang di luar Islam pakai sekolah nama tokoh-tokoh mereka. Ayo. kita punya toko saja di kamuflase, toto nama, namanya nama, nama apa? Wis, wis, tak tahu nama apa sudah. Lihat, pakai label Islam tidak bangga lagi. Lihat, pakai tanda atribut Islam bapa. Tapi mereka punya tanda-tanda yang menunjukkan agama mereka? Mereka berani dan penuh kebanggaan. Yang muda harus bangga dengan label Islamnya, bukan kalungan beduk loh ya. Nanti pura-pura bangga naik kemana-mana bahwa yang perset, ya wajar. Jadi harus ada. Tapi ingat, ini kelemahan kita itu. Sehingga apa? Kita jadi kecil, merasa kecil terus, takut dipatok sama ayam ya. Kalau bicara nggak kalau siapa? Agama apa? Islam, Islam karena Islam sudah di diekspor di, di, di, di kecil rendah nggak punya kemampuan dan sebagainya Anda punya kekuatan dan Anda bersama Allah yang memiliki semua kekuatan berani walatahinung jagung takut sama ayam dah kok bisa kita itu mayoritas besar punya ayo Mau buat apa saja bisa cuman sudah punya pemikiran kayak kayak jagung makanya takut Sehingga lihat, mereka itu berat, pun mereka itu ayam kayak raja. malah Hebat kan, orang di luar Islam itu. Punya perusahaan di Cirebon yang mau bekerja di dalam tempat tersebut, harus lepas kerudungnya, jam sholatnya tidak pernah diberi. Ayo, berani mereka. Mereka jago tapi kayak raja. Lagi kita ini manusia kayak jagung rasanya ini, problem ini. Ini, ini peringatan besar dari beliau untuk ingat kemarin kami duduk nih indah sekali. Nah, kita merasa kecil, lah kita kuat Islam. Islam Allah surga, Islam. Sehingga urusan makan, minum dan sebagainya. Ada saya yakin saya lebih senang beli tempat saudaraku yang sama-sama agamanya denganku. Apakah setelah itu kita dilarang berbelanja dengan tetangga kita Nasrani? Oh enggak, tetap tetangga kita yang maksudnya urusan di saat harus ada pilihan, ini ada produk kafir, kita tidak boleh memusuhi tetangga kita Nasrani ingat kita hanya dalam rangka saat ini mengukuhkan, meyakinkan kalau kalau ayam jago tidak akan matu anda, selesai anda itu orang islam, kuat, besar, mereka takut dan musuh-musuh islam itu memerangi islam dengan fisik tidak bisa maka pemikiran itu hmm. dari masa ke masa lihat peperangan antara kaum muslimin dengan mereka jika itu perang fisik dan senjata terbukti mereka mundur mana dalam sejarah? Indonesia sudah dikuasai oleh musuh-musuh Allah yang tidak pernah sujud Selama 350 tahun dan mereka sudah membangun tempat-tempat oh, besar Untuk mengukuhkan kekuatan mereka Mereka harus hengkang dengan bambu runcing dan semangat Allah Wa akbarnya ahli ila ila illallah. Kalau secara akal gak, gak bisa kalah mereka Gak akan mundur mereka Coba dimana? di mana? Di negeri-negeri yang lain pun demikian Kalau perang fisik mereka mundur Maka mereka berpikir Kalau dengan fisik kita akan kalah Padahal senjata mereka lebih hebat tapi akan aku rusak pemikiran mereka. Biar mereka merasa mereka seperti gandum tadi tu. Jadi kecil semua di media Islam begini Islam selain sehingga kita ngaku Islam pun takut, ngaku Islam merasa ragu. Kenapa? Yaitu yang diinginkan merasa pemikiran beginan. Walat walat walat dah hidup. Jangan kau merasa lemah, kau kuat. Kau mampu. Kau harus berani. Kau harus bersemangat. Jadi seperti itu urusan belanja pun harus ada mikir. Selagi anda mendapatkan informasi ini produk Yahudi nak nah, anda. Selagi masih ada penggantinya. Kalau Urusan air saya lebih kaya air air tetangga saya. Urusan roti roti tetangga saya. Urusan susu susu tetangga saya. Ini perlu keimanan dan awas awas awas jangan ngomong ah repot bener. Ini tanda ada kemunafikan di dalam hatinya. Ini iman urusannya dengan keimanan. Jadi yang masih bekerja di tempat yang kafir, bukan dilarang. Jika memang Anda bisa mencermati tujuannya benar. Bahkan ada salah, beberapa saudara kita, bekerja di tempatnya orang kafir, masih bisa menjalankan syariat dengan bebasnya. Menjalankan syariat dengan bebas. Bahkan banyak di antara mereka, yang menjadikan tuannya masuk Islam. ada. Karena mereka tidak ada misi. Mereka seorang yang bukan beragama Islam, hidupnya hanya, ya sekedar menjalani hidup untuk cari dunia. Bukan karena misi agama. Tapi kalau sudah ada misi agama haram kita bekerja di tempat tersebut. Untuk menyebarkan akidah mereka haram. Itu kuaidahnya secara umum dan semuanya dilacak. Masing-masing yang bekerja di dimanapun, tidak kita beri contoh satu persatu, tapi hendaknya semua menggunakan pikirannya untuk merenung. Supaya kita tidak salah. Jangan membesarkan musuh kita sendiri.